Revolusi Industri 4.0 bersama Dr. Johannes Lim Metrobisnis kita akan ikuti pemaparan Dr. Johannes Lim, pakar e v o l u s i Industri 4.0 Pak Johannes, bagaimana tahapan prosesnya yang terbaik ketika perusahaan ingin beralih untuk menerapkan sistem industri 4.0? Tahapannya, setelah Board of Directors memahami apa, mengapa, dan bagaimana Industrial Revolution 4 itu maka selanjutnya m e n s i n k r o n k a n ornamen atau elemen atau aplikasi Industrial Revolution Force yang diperlukan dengan kebutuhan spesifik konkret bisnis Anda bukan hanya situasi kondisi yang sekarang, melainkan juga antisipasi terhadap rencana strategik bisnis di masa besok atau mendatang nah, untuk memastikan temuan presisi, maka seluruh key people perusahaan lintas department, lintas fungsi lintas posisi, melakukan yang namanya work sampling agar bisa ditemukan proses bisnisnya mana saja atau apa saja atau siapa saja yang tidak kondusif terhadap pencapaian tujuan bisnis yang meritokratis yakni mencapai progresif s profit and growth itu bisa dienyahkan kata-kata dienyahkan itu bisa diubah bisa diganti bisa di tiadakan gitu ya maksudnya ya maka akan tercapai struktur dan sistem dan kultur dan proses bisnis yang very low cost high output. Nah selanjutnya, semua temuan setiap d e p a r t e m e n atau divisi atau bagian tersebut dibahas melalui program brainstorming agar bisa dikonsolidasikan secara strategik meritokratis step by step. な、セトラムゲタイフォーマットベリーローコースハイアウトプットオーガナイジーシンター s ブブトバルラムマンファータンエレメンアトオーナメンインダストラルレフォーションフォースアパヤンディプルルルンバイアパカイトブーパーソファーマーマプンハッドウェアナスランドゥンニディラクカンパンコモニカシアン Dan pelatihan secara masif intensif berkesinambungan kepada seluruh sumber daya manusia perusahaan. Dari atas sampai bawah, dari pusat sampai cabang. Pokoknya seluruh orang di dalam grup perusahaan Anda harus mahfum. Di dalam modul pelatihan sudah terdapat program p e m o t i v a s i dan mindset changing. agar semua SDM makfum bahwa penerapan Industrial Revolution Ford adalah untuk kebaikan dan keuntungan kita bersama. Agar perusahaan dan segenap sumber dayanya very competitive, unggul manfaat, berdaya, berdaya saing tinggi, beroutput tinggi, dan cost efektif. Nah ini saya beri catatan. Penerapan manajemen meritokratis dan Industrial Revolution Ford ini hanya menjadi petaka bagi siapa saja yang tidak mau, tidak mampu mengeksekusinya. Sebab, demi kepentingan bersama yang lebih besar, yakni nasib perusahaan, siapa saja, apa saja, di mana saja, kapan saja, yang tidak mau dibina, ya, dibina, maka harus dibinasakan. Atau dieliminasi. Itu catatan dari Johan n e s l i m ya. Jadi, kesinambungan penerapan program tersebut, アカンマン・ドゥ・デュ an、ah, ah si ・ジョー、ニュー・マンセット、ダン・スキル・セット、ソカリ・ギュス、マンジャールチャー、ヤトクラティス、ダン・ハイリー・コンペティティティフォー、テングアンディミキアン、プロデューク、アト・ジャーサー、プローサー、アダム、マンジャーディ・スプローサー、マンジャーディ・シアパーサー、ディア、ディマーサー、カパンサーディア、サー、サー、チャパットパットパッ p ヘマット、ヘマッ h ヘマッ Dan ketika mitra bisnis menerapkan apa yang radio bisnis PASFM dan Johan Eslim sampaikan ini, pasti bisa menjadikan produk atau jasa dan perusahaan Anda meroket meledak hasilnya. Baik sales, profit maupun market share. Dan nyaris secara otomatis. Saya Johan Eslim untuk radio bisnis PASFM. Nantikan serial berikutnya dari Dr. Johan n Eslim, pakar revolusi industri 4.0 di PASFM.